dan yang Allahumma alimna ma yaqulna wal fa'la lima 'alimtana wa zidna bi wa lil 'alamin. Allahumma bittana 'ilman lafiatan wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan, Allahu 'alim. Siapa mau dapat siapa? Antum. Ya, silakan disebarkan kepada mereka yang berhak mendapatkannya. Atau afad kalau misalnya ada yang belum dapat minta aja satu atau berapa. Masih ada 10 bisanya. Oke, okay, kita lanjut uh, Kepat ilmu Sekarang kita Sampai ke halaman Masih laman 17 insyaallah Syarat-syarat selat Dan akan kita bahas sedikit tentang Tokaroh pada Malam ini insyaallah dan karena tadi Anda, sepertinya Anda melihat banyak dari ikhwah Keluaran sehingga Waktu jadi tertunda sekian menitnya Ya ini Antum antum pada keluaran pada ya. keluaran <sorting> Jadi mungkin agak tertunda sedikit Disebabkan beberapa peserta Yang justru Pada beli makanan Dan juga minuman Yang diantaranya juga saya termasuk memang Iya. Uh, kita sampai ke halaman 17 sekarang. Uh, sepertinya udah tuh enggak ada yang minta. Jadi mungkin udah Mereka kan pada diem minta ya sudah. Oke, hmm. ya. Atau mungkin diam tanda iya gitu ada ternyata ada enggak tahu. tahu dia mungkin tanda iya setuju kalau diam Oke kita ke pasal baru syarat salat kemarin terus sudah membahas tentang syarat-syaratnya Syarat-syarat salat asyartu ma ya'tawaqu alaihi sihhatus salat wa hiya minha Syarat ialah sesuatu yang tergantung sahnya solat padanya Namun bukan merupakan bagiannya ini menunjukkan bahwasanya syarat bukanlah rukun dan rukun bukanlah syarat Meskipun dalam sholat mungkin saja kita sedang melaksanakan syarat ya, ngerti? Jadi syarat kemarin itu kan kita sudah membagi menjadi dua Yaitu syarat yang muqtabar di sebelum perbuatan Dan selesai sebelum perbuatan Dan juga ada syarat yang muqtabar sebelum perbuatan Namun ketika berbuat masih melakukan atau menunaikan syarat tersebut Antum baru, sepertinya antum baru Baruan lihat Atau antum baru lihat anda sekarang Dua-duanya ya baru nama antum siapa Zainul, Zainul. oke okay. orang sini ya? bukan Lalu. ya gimana dekat antum yang enggak jauh memang huh? oh pelogadung masya allah oke okay, jadi syarat itu kan ada dua ada syarat yang sebelum perbuatan itu dilakukan dia sudah selesai syaratnya seperti seperti apa koharoh sebelum sholat ya kan kita bersuci sebelum sholat itu kan tidak sedang sholat kita bersuci juga, ya kan? Berarti kan sudah selesai toharohnya. Dan juga ada syarat yang memang masih di dalam perbuatan yang kita lakukan, seperti syarat sah sholat salah satunya pak masuk waktunya ya kan? Nah ketika kita sedang sholat kita masuk waktu sholat dan kita sedang berada dalam waktu tersebut, sedang berada dalam syarat tersebut. Ya jadi itu yang kemarin telah kita pelajari. <tuh> Kemudian uh, syarat Pembahasan syarat lebih sesuai didahulukan daripada pembahasan rukun. Antum dapat kertasnya ah Zainul, ya. Sebab syarat wajib dipenuhi dahulu sebelum solat dan tetap terpenuhi selama solat. Ya. Nah ini aduan dahulu sebelum solat dan tetap terpenuhi selama solat. Oke. Kemudian syarat solat yang pertama. Dalam fatih muah ini ada lima syarat. Syarat-syarat solat ada lima yang kemudian akan ditambahkan 6 nantinya. Dan insyaallah kita akan mengkomparisikan sedikit antara Fathul Muin, kemudian I'anatut Thalibin dan juga ada kitab namanya Raudhatut Thalibin karya Imam Nawawi. Insyaallah akan kita komparisikan syarat-syarat sah salat, syarat-syarat salat dalam beberapa fikih beberapa ulama atau beberapa kitab dalam fikih Syafi'i. Ada tambahan nanti di kitab I'anatut Thalibin dan juga ada juga tambahan yang berbeda di kitab Raudhatut Thalibin karya Imam Nawawi. Syarat-syarat salat -syarat ada 5. Kalau misalnya di sini yang pertama adalah suci dari hadas dan juga junub. Ya, kita kita pahami dulu syarat-syaratnya apa. Kalau kita lihat daftar isi dan mungkin sebagian antum tidak mendapatkannya. Yang syarat pertama itu adalah syarat sah yang pertama adalah toharoh ya kan. Kemudian syarat sah yang kedua adalah suci badan, pakaian dan tempat pada najis. Nah, jadi toharoh yang pertama. Ya, yang kedua adalah suci dari najis. Yang pertama apa berarti apa? Suci dari hadas berarti lebih ke sana ya kan. Kemudian syarat sholat yang ketiga. Dalam fathil mu'in menutup aurat ha, Antum tidak ada ada pemulih Mungkin ditulis aja. Jadi yang pertama tadi suci dari hadaf Kedua suci dari najis Nah suci dari hadaf itu kan cuma tubuh kita Bedanya suci dari hadaf Dengan suci dari najis Kalau misalnya suci dari hadaf itu tubuh kita ya. Jadi tidak ada masalah dengan tempat Kalau suci dari najis Itu bisa tubuh ya, terkena, terkena najis Atau pakaian atau tempat nah itu bedanya suci dari hadas dengan suci dari najis makanya dibedakan di sini dalam fakih mu'in yang pertama suci dari hadas di sini sebenarnya disebutnya toharoh gitu saja namun kita katakan di sini suci dari hadas kemudian suci dari najis ya nah kemudian yang ketiga menutup aurat dalam sholat itu syarat sah sholat dan menutup aurat itu harus dilakukan sebelum sholat ya, ya enggak menutupnya jadi jangan udah tersingkap Pakai Ternyata pas pertengahan sholat baru sadar Pakai celana pendek misalnya Nah kemudian syarat-syarat yang keempat Mengetahui waktu sholat telah tiba Itu syaratnya Berarti kalau misalnya belum tahu Waktu sholat telah tiba Kemudian dia ya, beristihad Ternyata Belum pas waktunya Maka dia belum menaksanakan sholat syaratnya Sehingga diwajibkan baginya Untuk mengulang pada waktunya dan jika ternyata telah terlewati waktunya, dia wajib untuk mengkodoknya. Karena telah, dia tidak sholat. Tidak dianggap sholat. Kemudian, yang kelima, menghadap kiblat, Menghadap kiblat. Jadi tadi, suci dari hadat, suci dari najis, kemudian menutup aurat, kemudian masuk waktu, kemudian yang kelima, yang terakhir dalam Fathahil Mu'in, adalah menghadap kiblat. Maksud saya ini dari, dalam kitab Kurratil Waalaikumsalam. Dalam kitab Kurratil kurrat Al Ain. Matan kuratul a'in itu hanya menyebutkan lima ya kan? Kemudian dalam hat hilmu'in Ditambahkan oleh penulisnya sendiri Menjadi enam Yang keenam adalah mengetahui kefarduan Solat Mengetahui kefarduan solat Namun dalam Kuratul a'innya hanya ada lima Baik kemudian Kita komparasikan sedikit dengan Kitab Ya'natut Thalibin Syarah Fathil Muin karya Abu Bakar Adz-Zhiyafi dalam 'Ianatut Thalibin setelah menulis syarat al sholat al-khamsah kemudian beliau rahimahullah menyebutkan beberapa syarat lainnya di antaranya ada tambahan 4 syarat ada 4 syarat beliau tambahkan Yang pertama adalah Islam, nggak disebutkan di dalam fatihilmuin bahwasanya Islam merupakan salat sholat sehingga orang kafir yang sholat seikhlas apapun nggak mungkin ikhlas dia, ya dia nggak bakal diterima sholatnya. Yang pertama Islam, kemudian yang kedua tamyiz. Kemarin kita sudah membaca membahas tentang tamyiz yaitu intinya tamyiz adalah yang lebih rojih apa? Ya intinya orang yang bisa membedakan antara mana yang baik dan buruk dan juga bisa memahami kita pembicaraan orang di depannya dan juga bisa menjawabnya dengan baik. Itu tamyiz, ya. Tamyiz dari segi fikih ya, bukan dari segi nahu, ya. Dan juga tamyiz ini bukan hanya nanti berkaitan dengan uh, hukum-hukum fikih ya, melainkan juga berkaitan dengan hukum-hukum Tahammul al hadis. Ada di ilmu hadis juga tamyiz juga kepake nanti istilahnya. Ada kepake. Oke, kemudian yang ketiga adalah mengetahui Kewajiban solat. Nah, ini mengetahui kewajiban solat disebut juga dalam Fatul Mu'in. Namun dalam Qur'an a'in tidak disebut. Mengetahui kewajiban solat dan tata cara solat itu masih dalam satu satu syarat syarat ketiga kalau dahnya. Mengetahui kewajiban solat dan tata cara solat. Jangan. Ya <tuh> kalau seseorang tidak tahu tata cara solat, maka yang wajib baginya adalah mengetahui ru tata cara solat. Sebagaimana seorang yang kafir Kemudian masuk Islam Menjadi mu'alat Nah dia diwajibkan untuk sholat dulu Apa mengetahui tata cara sholat dulu Mengetahui tata cara sholatnya bagaimana Nanti jangan sholat sembarangan Melakukan ijtihad Bahkan baru aja masuk Islam Langsung mereka-reka Kemudian Dan ke di sini harus mengetahui dengan baik Bukan sekadar melihat orang Islam Sering sholat Maksudnya melihat sering melihat orang Islam sholat Kemudian dia tanpa diajari langsung Sholat, nah kan ada hal-hal lain yang Tidak secara zuhir itu terungkap apa Harus dilakukan Seperti masalah niat misalnya Apa niatnya, kemudian masalah Bacaan suratnya misalnya apa. Terus bacaan uh, ketika ruku Dan dan seterusnya itu wajib Baginya untuk dia hafalkan Semampunya ya Kalau misalnya memang tua, tua, tidak mampu Baru masuk Islam Bahkan jika tidak bisa hafal surat Dia bisa melakukan Mengucapkan apapun yang namanya wirid Sesuai dengan kemudahan baginya Kemampuannya Oke kemudian Yang keempat syarat yang ditambahkan oleh uh, ya Abu Bakar Adim Yati adalah Membedakan Kefarduan sholat-sholat dan Kesunahannya <tuh> Membedakan Antara yang fardu dan antara yang Sunnah dari sholat <tuh> Sehingga dia bisa membedakan Mana ya, ya sholat fardu lima waktu dan juga mana yang disebut sholat sunnah Baik itu rohatif, sholat malam dan seterusnya Yaitu uh, empat, apa, empat syarat yang ditambahkan oleh Abu Bakar Adi Miyati Dalam kitab Ya'anatul Talibin halaman 54, Cetakan Indonesia Nah tapi kenapa? Beliau berkata <coughs> Dalam fatuh mu'un ini Tidak disebutkan Yang disebutkan ya, syarat ke-6 tadi Mengetahui kefarduan sholat Tetapi dalam pura tula'in Asalnya, asal kitabnya itu tidak disebutkan se sembilan syarat ini, melainkan hanya apa? Hanya disebutkan lima saja. Nah beliau berkata, tidak disebutkan syarat-syarat yang tadi yang tambahan Islam, tamiyiz, ilmu dan sebagainya, karena keempat syarat tersebut tidak khusus untuk sholat saja, ya kan? Bedakan coba. Antum bedakan antara Uh, ke kewajiban suci dari hadas suci dari najis suci dari hadas antum baca Quran apa wajib harus suci dari hadas tidak kecuali hadas akbar dan hadas akbarnya itu pun apa junub kalau junub ya sebenarnya enggak boleh baca Al Quran kecuali wirid-wirid zikir-zikir tertentu ya kalau junub tidak boleh membaca Al-Qur'an apa memegangnya memegang ya mushafnya <coughs> Jadi tidak khusus. Ya. Adapun yang suci dari hadas eh ke adapun sholat, dia wajib untuk suci dari hadas. Beda dengan baca Al-Qur'an. Ya. Beda dengan saum misalnya puasa. Antum puasa apa harus suci dari hadas? Enggak dong. Masa sebelum puasa itu harus wudu dulu. Kalau misalnya batal wudunya berarti batal puasanya. Wah, oh, enak banget. Kasihan. Kalau enggak sengaja buang angin nanti batal puasanya. Ya salah semua anggota tubuhnya nanti. Nah kemudian menutup aurat, antum puasa kan nggak wajib menutup aurat ketika puasa, ya nggak. Misalnya antum puasa kemudian ingin mandi, berarti nggak boleh menutup aurat, harus pakai baju. gitu, nggak bisa kan? beda. Kemudian mengetahui waktu sholat telah tiba, antum puasa harus mengetahui waktu sholat telah tiba, bagaimana? Abi nggak ada nyambungnya kan? Dan lain-lain, menghadap kiblat. Puasa harus diam menghadap kiblat terus, Itu Bingung orang nanti. Udah gitu kiblatnya salah lagi ke Afrika nanti kiblatnya. Bingung. Nah, jadi yang tadi yang disebutkan oleh dalam fatihil mu'in atau dalam kura tulain itu tidak khusus bagi atau itu khusus bagi solat. Adapun yang disebutkan ditambahkan oleh adimia dalam melainkan tertolbin syarat seperti Islam. Antum puasa harus Islam dulu. Nah, syarat berbakti pada orang tua aja, ya antum harus Islam. Nah, orang tuanya enggak mesti Islam ya, tapi antumnya harus Islam biar diterima amalannya. Kemudian diantara itu tamyiz, membedakan. Syarat apa yang tamyiz? Tamyiz di sini kan balik, balik dan juga sudah tamyiz ya kan. <tuh> yang enggak semua hal, kalau yang balik ya itu sebenarnya umum kan. Orang-orang yang puasa misalnya belum balik, dia masih usia 9 tahun apa diterima puasanya di sini dia nggak tercatat baginya pahala atau neraka atau atau dosa nggak kan nah jadi kalau tamyiz itu nggak khusus buat sholat doang berarti untuk semua amalan kemudian ala ilmu befar diyatihah wa keifiyatihah mengetahui kewajiban dan juga tata caranya itu bukan sholat doang puasa pun begitu haji pun begitu ya kan kemudian membedakan antara yang wajibnya dan dengan yang sunahnya itu bukan sholat aja puasa pun ada yang wajib ada yang sunah, dan harus tahu sebelum melakukan mana yang wajib dan mana yang sunnah. Oke, okay. kemudian kita buka kita Raudhatut Thalibin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Faladang fiqih, dalam fikih fi Syafi'i Imam An-Nawawi mempunyai beberapa kitab fikih. Yang pernah saya kasih tahu ada yang Minhaj Thalibin, ada yang Raudhatut Thalibin, ada yang al Syarah Al-Muhadzab, Masnun Al-Majmu'. Itu belum Kelar, bahkan sampai setengahnya pun belum Kalau misalnya kita lihat nah, ma'al majmu Itu deretan begitu Itu baru sepertiganya Hingga sepertiganya lah anggap. Itu baru uh, Sepertiga pertama itu dikarang oleh Imam Nawawi Namun kemudian beliau Kuafat duluan Nah, dalam Rodotu Talibin Kalau dalam Inhajut Talibin, kalau Anda cek Itu tidak ada penyebutan syarat-syarat khusus Seperti ini tertip kalau dalam Al-Majmu belum mana baca walaupun sempat buka tapi belum anda teliti lagi. Adapun dalam Rawatul Talibin disebutkan bahwasanya syarat-syarat solat -syarat -syarat itu ada lima. Eh, ada ada delapan. Ada delapan. Yang pertama menghadap kiblat. Itu sama tak dengan yang tadi? Menghadap kiblat syarat sah kelima dalam Fatul Muin. Sama kan, Toib? Kemudian yang kedua mengetahui masuknya waktu. Mengetahui masuknya waktu. Sama juga dengan yang keempat Kemudian yang ketiga Suci dari hadas Sama dengan yang pertama Kemudian syarat yang keempat Suci dari najis Itu sama dengan syarat yang kedua Dalam fathil mu'in Kemudian uh, Yang lain lagi Tadi nomor empat ya Sekarang nomor syarat yang kelima Menutup aurat sama dengan syarat yang ketiga dalam Fathul Muin. Nah, kemudian ada lagi yang syarat berikutnya yang keenam yaitu as-sukutu 'anil kalam, yaitu diam, diam. dari bicara. Diam. diam. Syarat sah salat, syarat salat, antum harus diam. Maksudnya di sini dari kalam yaitu berbicara, kalam yang dimaksud adalah kalam selain kalam Allah dan juga kalam yang disyariatkan. Adapun kalam manusia, kalam biasa itu diwajibkan untuk diam Dengan kadar tertentu Kalau misalnya kalam, dengan maksud kalam itu batal Berbicara dengan maksud berbicara itu batal Kalau misalnya huh, gitu Itu bukan termasuk Bicara itu Bukan termasuk bicara Bagaimana jika misalnya ketika sholat Dia tidak bicara, tidak sengaja berbicara Namun ngigau nah, Batal gak sholatnya? Kalau batal alasannya apa mas? Kalau misalnya nggak batal alasannya mana? apa? Batal alasannya apa? Nggak batal alasannya apa? Lagi sholat, nggak waktunya lama gitu, kemudian nigo, uh, uh, uh, macam-macam ngomongnya uh, apa? Misalnya ya lagi sujud gitu kan sujud, kemudian uh, terus ngigo berbicara, berbicara. Nah di sini hukumnya apa? Di sini gimana? Antum putuskan. Nih. Antum Tarjeh. Majulis Tarjeh Muhammadiyah. Antum putuskan. Karena ini Muhammadiyah di sini. Antum putuskan. Hah? Coba gimana? Yang membatalkan siapa? Yang mem bilang membatalkan jangan tunjuk tangan. Yang bilang tidak membatalkan jangan tunjuk tangan juga. Karena enggak ada yang jawab, Kalau oh, tidak ada yang menjawab kan, tidak ada yang menjawab. Batal kan? Batal lah gimana sih? Dia batal namanya juga tidur gimana? Ya tidur kan bukan pembatal sholat aja, pembatal wudu gimana? Iya. Iya udah. Walaupun dia bicara khutbah, sekitar sujud atau kerasukan jin misalnya kehilangan akalnya udah batal itu, karena kehilangan di sini kehilangan akal dalam artian kehilangan kesadaran. Nah kehilangan kesadaran itu sama dengan tidur dan tidur itu mazinatun atau berpotensi membatalkan wudu sehingga dihukumi oleh syariat bahwasanya tidur yang memang tidur nyenyak itu membatalkan wudu kalau batal wudhunya sudah batal sholatnya sebagaimana antum misalnya buang angin ketika sholat dengan, dengan apapun bentuk buang anginnya itu selama memang dinamakan buang angin dan antum tahu itu buang angin, maka batal sholat antum bersuara atau tidak ada aromanya atau tidak dikeraskan atau disembunyikan itu tetap aja ya nama ibu angin membatalkan wudhu Nah, membatalkan wudhu ya sudah pasti membatalkan sholat ketika di tengah-tengahnya. Nah, jadi yang ya, dalam nomor yang ke-6 tadi dalam Rawdatut Thalibin asukutu anil kalam yaitu diam dari kalam. Kalam yang dimaksud bukan kalamullah karena kalau kalamullah ini ya dalam rakaat kita mengucapkan kalamullah, ya. membaca kalamullah. Ya, ya. jadi yang sukut anil kalam ini tidak ada dalam fathil Muin tidak ada di dalam kitab atau tahlilin. Kemudian yang syarat ke tujuh berikutnya al ya. kafu anil afali al kafiroh yaitu berhenti atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang banyak. Maksudnya perbuatan di sini bukanlah perbuatan yang wajib dalam sholat bukan, tapi perbuatan-perbuatan yang di luar sholat yang tidak penting. Kalau misalnya ada bunyi HP misalnya, bunyi HP-nya bunyi berisik, kemudian lagu-lagu sakiran misalnya atau lagu dangdut misalnya atau Abu Agnes atau yang lainnya dah pokoknya. Kemudian bersuara. Nah, orang-orang pada sholat berjemaah. Di sini yang wajib baginya adalah untuk menghentikan suara HP-nya itu. Ya dengan cara apa? Di pencet apanya gitu Nah, ini darurat kewajiban bagi dia. Bukan malah didiemin sebagaimana kebanyakan manusia sekarang. Justru didiemin dengan pamer nih lihat nih ringtone gue nih ya kan. Ringtone gue nih dangdut yo oh. merakyat. Roma dan sebagainya kan. Akhirnya enggak ku hilang konsentrasinya itu. Yang soft depan apalagi yang softan pencita download semua. Nah, sudah. Darinya tadinya Al-Fatihah. Lari kemana itu? Ya. Jadi, uang um aja baginya untuk mematikan dan selama mematikannya itu apa? Tidak menimbulkan banyak gerakan. Misalnya apa mematikannya harus dengan password misalnya. Atau dengan nomor-nomor tertentu Dan itu rumit, gak bisa Kecuali kalau harus gini dulu Nah itu gak bisa kan, banyak perbuatannya Tapi kalau cuman gini doang, tekan sesuatu Tep gitu, selesai, tidak masalah Dan itu yang wajib bagi orang yang ringtone nya Berbunyi, apapun bunyinya Mau bunyi suara dia juga gak apa-apa Tapi yang penting, jangan sampai Mengganggu yang lain Bahkan jangan sampai Mengganggu dirinya sendiri juga ketika sholat ya. Jadi berhenti atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang termasuk banyak dalam salat selain perbuatan yang diwajibkan dalam salat. Kemudian yang kedelapan, al-imsaku 'anil akal yaitu menahan diri dari makan. Dan itu bukan berarti puasa ya. Menahan diri jadi tidak boleh makan dalam salat ya, kan? Jadi tidak boleh makan dalam dalam salat. nah itu adalah semuanya adalah kumpulan-kumpulan dari kumpulan-kumpulan dari syarat-syarat sahnya syarat-syaratnya sholat baik itu ketika apa sholat atau sebelumnya sebelum melakukan sholat jadi kalau misalnya kita pahami dalam kita prautotutorial pindah di yang poin nomor enam ketujuh dan kedelapan kalau kita teliti kita amati Sebagaimana kata Al-Husain dalam Kifayatul Akhyar bahwasanya pemasukan as-sukut an-nahkalam berhenti tidak apa diam dari omongan kemudian diam dari perbuatan-perbuatan banyak dan juga imsak atau menahan makan ketiga-tiganya itu bukan merupakan syarat sebenarnya ya tapi An-Nawi di sini memasukkannya sebagai syarat namun pada hakikatnya ketiganya itu bukanlah syarat Melainkan ungkapan pembatal sholat ya. Makan, pembatal sholat Banyak gerak, pembatal sholat Berkicau, pembatal sholat Berkicau di sini, baik berkicau hakiki Yaitu ngomong, atau berkicau majazi Main twitter ya. Jadi semua pembatal sholat sebenarnya Kata al Husaini dalam Kifayatul Akhiar Sehingga kita kembali kepada asal Kita kembali kepada asal, mana asalnya Kita kembali kepada Fathin Mu'ayn jadi yang lebih ringkas ada istilah ilmu Kalau yang tadi kata, Abu Bakar Islam Tamyiz adalah ilmu bifar diatih atau kefiatih. Kemudian, watan yizu farawidih min sunanih itu semua bukan khusus untuk solat sajat. Melainkan untuk hampir seluruh ibadah dalam Islam. Adapun syarat-syarat nasyid tadi sudah kita pahami ada lima tadi. Okay. Kemudian, pertama suci dari hadas dan junub. Suci dari hadas dan junub. Sekarang uh, kita perlu mengetahui makna dari hadas. Apakah itu hadas dan beberapa perincian berkaitan dengan hadas. Di sini anak mengambil dari kitab bernama Fiqih Manhaji sebuah kitab Fikih Syafi'i modern yang sistematis dan anak rekomendasikan untuk antum beli di toko buku yang menyediakannya. Nah sekarang hadas itu apa? Karena bisa aja anak memakai misalnya definisi hadas memakai dari definisinya syarah al Munthir misalnya, definisi Sheikh Muhsaymin misalnya. misalnya. Okay kita lanjutkan habis isyaan Allah.